Bareng-bareng Bos Taufik dan juga moneta <SILENCIO> Aduh Cuma Kamu Si Michelle Terima, Terima kasih, kasih bos Taufik oh. yang punya toko nah, perhiasan nah. emas. emas jago luar biasa luar biasa, luar biasa. Luar biasa ya